Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi wa man tabi'aun um bi ihsanin ilaih amid din Rabbi syrahli sadiri wa yasirli amri Wa hlul umdatan min lisani yaqqahu qawli Allahumma rdukna ilman nafi'a Wa rizquan tayiba wa amalan mutakabbala Allahumma amin <coughs> Kita lanjutkan dan kita ulangi sedikit halaman 29 bagian terakhir dari halaman 29 tentang sanat yang tidak bersambung bahwasanya Sanat yang tidak bersambung dapat diketahui dengan dua cara berikut sebenarnya tidak hanya dua cara ada beberapa cara ada beberapa cara lain namun di sini karena kitab Mustalah Hadis karya Syekh Taimin itu sangat ringkas sangat-sangat ringkas maka beliau rahimahullah hanya menyadurkan dua cara saja. Yang pertama adanya pengetahuan bahwa orang yang akan diambil riwayat hadisnya telah meninggal sebelum perawi yang meriwayatkan darinya belum mencapai usia tamyiz. Dibulangi adanya pengetahuan berarti ada kabar. Ada kabar, kamu nggak bawa kitabnya? Nggak ada kitabnya? Ah? Oh. Di sampingnya lah, biar biar beratur. Atau di samping siapa? Yang pertama adalah adanya pengetahuan atau kabar dari ulama lain atau dari ulama setelahnya ada berita bahawa orang yang akan diambil riwayat hadisnya telah meninggal sebelum perawi yang meriwayatkan darinya belum mencapai usia tamyiz. Anggap usia tamiz itu sekitar belasan tahun, misal. Misal, misal. ada Fulan namanya misalnya ada misalnya uh, Midwan dengan uh, rahmat. Nah, adanya pengetahuan dari kabar bahwa orang yang akan di, diambil riwayat hadisnya, yaitu Midwan. Di sini Midwan sebagai guru misalnya, misalnya um, Syekh Midwan sebagai gurunya. Tinggal sebelum perawi yang meriwayatkan darinya belum mencapai usia tamiz, yaitu sebelum rahmat. Itu meninggalnya Midwan. Mahmat, ternyata pada saat meninggalnya Midwan itu belum mencapai usia tamiz, belum mencapai belasan tahun, masih kecil, masih masih kecil. Nah di sini dihukumi bahwasanya sanat itu tidak bersambung. Kalau misalnya rahmat kemudian mengatakan bahwa midwan telah berkata sekian sekian begini begitu, nah itu tidak dikatakan sanadnya bersambung. Namun, Allah alam ini perlu dibahas lagi. Namun, yang pasti ada yang pasti seperti ini. Midwan meninggal sebelum dia dilahirkan, misalnya. Nah itu sudah sangat nggak mungkin kan? Bagaimana mungkin? Rahmat mengatakan telah menceritakan kepadaku miduan padahal sudah meninggal sebelum dia lahir. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Nah, begitu juga sebelum mencapai usia tamyiz. Usia tamyiz, tamyiz itu kan berarti bisa membedakan yang mana yang uh, baik dan buruk dan juga bisa mengetahui apa yang dimaksud oleh orang yang berbicara dengannya dan dia bisa menjawabnya dengan baik dengan pemahamannya Itu tamyiz, berarti membedakan apa yang orang katakan. Nah kalau misalnya eh, Rahmat ketika itu masih usia 5 tahun, balita, akhir-akhir balita, belum begitu paham tentang apa yang dikatakan oleh orang kepadanya. Kemudian milwan di sini mengabarkan hadis. Nah, sekarang apakah di sini sebelum mencapai usia atau ta usia tamiz ini apakah sah dia untuk tahammul al-hadis yaitu menerima hadis tidak sah. Nah, berarti kalau misalnya ada riwayat Rahmat berkata Telah menceritakan kepadaku Midwan Dan kita ketahui Rahmat misalnya lahir pada tahun 90 Pada tahun 95 Rahmat berusia 5 tahun Ya kan Nah pada tahun 95 Midwan meninggal Berarti kalau misalnya Rahmat mengatakan Telah menceritakan kepadaku Midwan Berarti antara Dia hidup 90 sampai 95 Nah, sementara 95 paling maksimal dia masih hidup itu apa? Usianya belum sampai 5 tahun atau masih 5 tahun. Dan itu enggak diterima. Karena apa? Karena belum bisa atau belum memasuki persyaratan bis, bisanya atau bolehnya menerima hadis. Jadi menerima hadis itu anak kecil sebenarnya boleh. Namun ketika sudah mencapai usia tamyiz yaitu bisa membedakan apa yang dikatakan oleh orang di depannya dan bisa menjawabnya. Nah itu ya. Jadi itu yang pertama. Kedua, Kedua, ya ya yang pertama tadi seperti itu. Lebih lebih kalau misalnya ternyata Midwan itu wafat pada tahun 89, sementara dia lahir tahun 90. Gak mungkin. Dia berkata, Rahmat berkata bahwasanya Midwan telah berkata begini, ya nggak mungkin bisa bertemu. Nah di sini berarti udah pasti terputus. Berarti kita ketahui terputus. Oleh karena itu dalam ilmu hadis itu juga penting dalam ilmu hadis yang namanya ilmu tarojum, yaitu biografi para perawi, biografi para perawi itu penting dalam ilmu hadis. Jadi banyak atau sebagian perawi itu diketahui tepat tanggal lahirnya berapa, dan kemudian tercatat berapa siapa saja gurunya, itu ada di kitab-kitab, ya ada kitab yang menyusun seperti itu, tapi Misalnya, misalnya, kitab Tahdidul Kamal karya Al Mizzi yang asalnya adalah kitab Al Kamal karya Al Makdisi. Dalam kitab Tahdidul Kamal itu 35 jilid, ya 35 jilid. Uh, kitab tersebut uh, menghimpun biografi para perawi dalam Kutub Asyita, al Kutub Asyita. Nah, atau atau perawi-perawi Imam Kutub Asyita. Bukan dikutup cerita aja. Nah itu disebutin satu persatu Misalnya Ahmad bin Ibrahim bin Fulan bin Fulan, Satu perawi Siapa nama lengkapnya Berasal dari mana Kemudian tinggal di mana dan pernah kemana saja Kemudian berguru pada siapa Disebutin misalnya 10 orang Kemudian yang berguru padanya itu siapa aja? Disebutin misalnya 50 orang Disebutin semua namanya Nah itu kemudian setelah itu ada ada kalam dari para ulama ijarah wa ta'adil Komentar atau kritik dari para ulama ijarah wa ta'adil Apakah dia itu adalah orang yang fikoh Atau sodo atau terpercaya Atau atau atau bagus hadisnya Atau ada kelemahan atau bagaimana Nah ter, nah terkadang seorang perawi dalam kitab tersebut Dan dalam kitab lainnya Itu kadang dikatakan misalnya Jika eh, Rahmat misalnya jika sang perawi yaitu Rahmat meriwayatkan dari Mirduan, maka periwayatannya tertolak. Ada para ulama jarh wa mereka juga mengatakan seperti itu. Kalau mereka, misalnya mereka tahu bahwasanya jarak antara kehidupan dia dengan kehidupan dia itu terpisah, misalnya. Ya, dan juga banyak hal-hal lain yang yang sangat detail dan teliti dalam ilmu hadis. Jadi ini yang pertama, pengetahuan bahwasanya orang yang akan diambil riwayatnya di riwayat hadisnya itu syekhnya itu Ternyata telah meninggal sebelum Si muridnya ini Si yang perawi yang meriwayatkan ini Dia mencapai usia Belum mencapai usia tamiz Itu yang pertama Kemudian yang kedua Perawi atau salah seorang Imam ahli hadis Menyebutkan Bahwa hadis tersebut tidak bersambung Dari orang yang diambil Riwayatnya Atau tidak mendengarnya atau tidak melihat hadis yang disampaikan darinya. Lagi, perawi atau salah seorang imam hadis menyebutkan bahwa hadis tersebut tidak bersama artinya terputus sanatnya dari orang yang diambil riwayatnya tidak atau tidak mendengarnya atau tidak melihat hadis yang disampaikan darinya. Misalnya, tadi, tidak bersama dari orang. Misalnya riwayat, misalnya dari, misal, saya kata, misal, Umar bin Al-Harif meriwayatkan dari Hibban bin Wasya. Misal, ya. Umar bin Al-Harif meriwayatkan dari Hibban bin Wasya. Nah, uh, baik kedua-duanya sama-sama sikoh. Kedua-duanya sama-sama sikoh. Misal, kedua-duanya memang sama-sama sikoh. Kemudian, ternyata ada ulama yang kalamnya itu memuatamat dan disandarkan dan menjadi sandaran daripada ulama lain Ulama tersebut berkata Bahwasannya jika Umar bin Al-Harif meriwayatkan dari Hibban bin Wasir Periwayatannya itu tidak sah Kemudian kadang disebutkan Kenapa? Kadang disebutkan bisa karena mungkin memang tidak pernah bertemu satu. Kadang juga bisa dikabarkan bahwasannya Uh, Hibban bin Wasir itu meninggal terlebih dahulu sebelum um, um, Umar bin Al-Harif itu mencapai usia balik atau tamis Bukan balik, tak ah, tamis, bisa. bisa Atau misalnya Umar uh, Hibban bin Wasir itu beliau seorang yang dobet Dobet kemarin sudah kita pelajari, yaitu yang hafalannya kuat ya kan Simpanannya itu kuat Dan dobet itu yang, ada yang dobet saudara, ada yang dobet kitab, ingat gak? Ada yang hafalannya kuat emang di dadanya Maksudnya benar-benar kuat tanpa harus ada kitab Ada juga yang hafalannya kuat Karena mempunyai kitab Nah misalnya misal Hai Hibban bin wasir ini Beliau ternyata memang Bob dan paten Hafalannya namun patennya lewat kitab Sehingga kalau dia Berbicara dengan kita Itu tidak tertolak Tapi ternyata di suatu ketika Ternyata perpustakaannya Hibban bin wasir itu terbakar Hingga hilanglah kitab-kitabnya. Akhirnya yang terjadi apa? Ikhtilaf dalam ilmu hadis namanya Iktilat yaitu tercampur baur memorinya. Ia mana dia tidak terbiasa untuk mengungkapkan apa yang terhafalkan langsung tanpa kitab. Sekarang harus mengungkapkan apa yang terhafal tanpa kitab. Nah jadi kan ada kemungkinan nyampur baur, karena dia tidak beliau tidak biasa menghafal dengan tanpa kitab. Akhirnya ternyata Umar bin Al-Harif baru pergi ke negerinya Hibban bin Wasir Itu setelah atau perpustakannya Hibban bin Wasir itu terbakar Jadi Umar bin Al-Harif bertemu dengan Hibban bin Wasir Di masa-masa Hibban bin Wasir itu muftalit Yaitu memorinya tercampur baur Nah di sini berarti menjadi menjadi lemah Berbeda misalnya jika ada perawi lain selain Umar bin Al-Harif misalnya Al Hasan bin Ibrahim misalnya misal Al Hasan bin Ibrahim bertemu dengan Hibban bin Wasir dan meriwayatkan dari Hibban bin Wasir itu sebelum perpustakaannya terbakar. Nah, kalau misalnya sebelum perpustakaannya terbakar berarti periwayatannya sah. Karena apa? Karena ada kemungkinan tidak tidak ada kemungkinan untuk bercampur bau memorinya karena dari kitab langsung dari kitabnya hebat dan luas begitu. Iya. Nah itu. Jadi jika jadi uh, para ulama itu kitab-kitab hadis itu sebenarnya banyak sekali. Yang mana ilmu hadis memang kurang diketahui oleh banyak orang. Kalau misal orang mengetahui ilmu hadis wah itu luar biasa sebenarnya. Jadi kalau misal satu perpustakaan satu satu kelas ini aja misalnya dipenuhi dengan kitab-kitab itu kitab ilmu hadis aja tidak Mencukupi saking banyaknya, saking saking banyaknya. Belum lagi yang berupa Maktutot atau manuskrip-manuskrip yang belum yang belum diteliti oleh para ulama itu banyak sekali. Jadi warisan ulama zaman dahulu itu masih banyak yang belum ditahkik dan belum dicetak ulang, belum diperiksa. Jadi banyak sejarah-sejarah pada masa lalu dan yang namanya ilmu hadith itu ilmu yang tidak mungkin terlepas dari yang namanya sejarah orang yang menyukai ilmu hadis itu berarti dia mesti dia menyukai juga sejarah. Ya. Menyukai sejarah dan tidak mudah tertipu. Karena apa-apa itu sesuai dengan kabar yang sahih kemudian diteliti benar gak nih khabarnya? Benar atau tidak nih, valid atau tidak itu. Kalau ilmu hadis, seperti yang kita buktikan di sini bahwasanya kok ada ulama perawi atau ulama ahli hadis, imam ahli hadis menyebutkan bahwasanya hadis tersebut Ternyata ter, terpotong sanadnya atau dia bersambung Atau ternyata Ada oleh malah lain misalnya Imam Ahmad bin Hanbal Beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya Antara Umar bin Al-Harith Dengan Hibban bin Wasi' itu tidak pernah saling bertemu Misalnya Nah itu menjadi pertimbangan lagi Jadi pertimbangan Jadi tidak sesederhana kita melihat Oh ini Fikoh, ini Fikoh, ini Fikoh, ini Fikoh Udah jadi sohih, enggak Enggak semudah itu Step pertama Antum mengetahui Tiap perawi, fiqoh saja Itu membutuhkan perlahan yang banyak Seperti misalnya antum membuka kitab Tahribul Kamal Antum misalnya ini, nih, kita contohkan Misalnya kita contohkan di sini kan ada muslim, kemudian muslim Merialkan dari tiga orang, kemudian ke ibnu Wahab dan seterusnya, ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Delapan ini menurut huruf hijaiyah kan berbeda-beda Nah, nanti cari di Tahribul Kamal Tahdib berkamal semut itu seperti kamus, ensiklopedia, ensiklopedia perawi, atau cari di tahdib butahdib dan sebagainya. Tetapi butahdib atau di kitab-kitab e, jarah, kitab-kitab yang e, e, menyusun e, ensiklopedia para perawi yang du, e, doif atau lemah atau yang mutahambil kafir dan sebagainya. Satu persatu, D. satu persatu, kemudian teliti, apakah dia pernah bertemu dengan ini? Misalnya Harun bin Ma'ruf pernah bertemu dengan Ibnu Wahab diteliti lagi. Nah, kemudian apakah ada komentar daripada ulama jarh wa ta'dil ta tentang Harun bin Ma'ruf ini? Ada yang mensiqahkan, ada yang uh, menghasankan, ada yang melemahkan. Kemudian bahkan misalnya ada yang mengatakan Harun bin Ma'ruf tidak pernah bertemu dengan Ibnu Wahab, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan Harun bin Ma'ruf pernah bertemu dengan Ibnu Wahab, ada yang ikhtilaf nantinya. nah jadi satu ini aja ini. Mungkin satu ini aja satu satu putusan ini membutuhkan waktu sejam mungkin tanpa komputer kalau pakai komputer klik selesai jadi serah enak jadinya Habis itu apa tulis lupa abis itu tapi kalau orang ulama zaman dulu nggak seperti itu nggak seperti itu pakai komputer klik cari Google atau cari di Maktaawat Shamil atau cari di apa yang penting simple instan selesai itu satu jam selesai semuanya tercatat tapi kalau misalnya pakai kita itu satu gini aja bisa sejel, satu jam ya. Untuk melihat satu syarat ini aja Bisa satu hari Kalau Muslim mau benar-benar Ditahkik benar-benar Maka -benar. nah, kita lihat Syekh Al-Bani Rahimahullah ha? Beliau kan sudah mentahkik Rahimahullah Dan semoga Allah SWT memberinya uh, Imbalan pahala yang sebesar-besarnya Bagi beliau Rahimahullah Beliau Sunan Abi Dawud, Kemudian Sunan at firmidhi Sunan uh, Ibn Wajar dan Sunan An-Nasai Beliau semua sudah punya tahkiknya Dan beliau dengan istihad beliau, walaupun istihad beliau pun tidak masum, ada kesalahan mungkin, karena manusiawi. Itu semua hadis telah beliau perhatikan dan telah beliau teliti sengatnya. Itu bayangkan saja. Kalau misalnya kita meneliti satu bab dalam uh, Sahih Al Bukhari saja, itu sudah gelepar-gelepar kan? Satu bab ini di dalam satu kitab. Jadi dalam Sahih Bukhari memiliki kitab-kitab-kitab-kitab. Bulan Kitab gitu, mesti ada bab-bab-bab. Ada dalam bab ada satu atau dua hadis. Itu kita meneliti itu aja kita sudah kesulitan. Jadi bayangkan para ulama pada zaman dahulu seperti Ibn Hajar Al Asqalani, ah, ha? gimana maktabahnya, perpustakanya seperti apa? Sekarang misalnya kalau tulah bule ilm, antum tahu maktabah Syamilah kan? Tahu antuman? Ya, belum tahu. Insya Allah kapan-kapan. Antum tahu maktabah Syamilah? Amak Mudah-mudahan kapan-kapan tahu Yang antum tahu? Enggak kurang tahu ya, Mudah-mudahan kapan-kapan tahu Nah ini kan di Maktabah Shammila itu kan Software, semacam software Nah itu misalnya kitab hadis Yang berkaitan dengan kitab hadis itu ada tiga, tiga kategori Ada ilmu hadis Ada kitab taro dan kitab rijal Ada juga kitab uh, syarah al hadis kalau dikumpulkan itu mungkin semua seribu lebih dari kita Dan satu kitab ada yang sampai 20 jilid, 15 jilid satu judul kita hmm. Nah ini eh, makanya kalau misalnya seseorang yang mungkin bukan spesialis di bidang syariah Nah itu gak berpikir dikiranya bahwasannya eh, Mengajar ilmu agama, mengajar ilmu hadis misalnya Itu ya simple gitu Mikirnya ya eh, tinggal ngajar gitu tinggal menjelasin. Padahal tidak. Padahal tidak. Kalau misalnya mau ilmiah dan mau benar-benar mengajar, kalau misalnya ngajar cuma baca, jelasin dikit ya itu gampang. Nah begitu. Jadi yang namanya ilmu syari' itu baru ilmu hadis ya tadi. Baru ilmu ilmu hadis. Baru tentang sanad, belum tentang matannya gimana. Belum tentang fikihnya gimana dari fikih matan itu. Belum bagaimana kita menilai atau menimbang. Uh, maksud dari matan tersebut Dengan kaedah-kaedah usul fikih Belum dengan kaedah fikihah Belum misalnya berkaitan dengan akidah Apa hubungannya Belum misalnya berkaitan dengan firkoh-firkoh sesat Misalnya dengan Kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam misalnya. Belum berkaitan misalnya dengan Ulumul Quran Belum berkaitan dengan ilmu kiraat Dengan ilmu tajwid Dengan ilmu lainnya Belum dengan bahasa Arabnya Nahunya bagaimana Surahnya bagaimana dari sisi balogohnya bagaimana Belum nanti kalau misalnya fikihnya dapat Ternyata ada tilafiah diantara madhab Madhab bukan cuma empat Bukan punya cuma Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali Tapi madhab itu ada Lebih dari sepuluh lebih Di zaman salaf Itu pun ada madhab Jadi kalau misalnya orang mengatakan Bahwa saya madhab fikih itu cuma ada empat Itu sebenarnya orang tersebut Kurang tepat ngomongnya Bahkan salah Ya madhab fikih yang masyhur memang ada empat Namun madzhab fikih sejak zaman salaf itu sudah ada dan puluhan ulama memiliki mazhab masing-masing. Ya, memiliki mazhab masing-masing. Namun karena mazhab yang pada Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Hanifah terlebih dahulu, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad dan Daud Az-Zahiri, itu karena mereka mempunyai pendukung dan pengikut, makanya masih ada sampai sekarang keempat-empatnya. Masih ada sampai sekarang. Belum lagi mazhab Ahlul Hadis. Yang seringkali berlawanan dengan madhab fikih yang, yang empat itu, kadang-kadang Jadi yang namanya mengajar ilmu syari itu Tidak segampang orang yang berpikir Tidak segampang dipikirkan orang Bahwa saya mengajar itu udah sekali selesai Kecuali kalau mengajar satu tema saja Misalnya Anda mengajarkan Arba'in nawawi hmm. Dan arba'in nawawi itu pun berat mengajarnya Tidak segampang itu karena mencakup Misalnya Anda mengajar tentang manasik haji, tentang tentang haji misalnya itu terus sampai akhir hayat. Kalau itu mah insya Allah gampang. Karena apa? Satu tema, satu bab haji kan. Ya? Nah berkaitan dengan haji saja dengan pesawatnya, dengan rehlahnya, dengan safarnya, dengan solat solat dalam haji, dengan apa? Itu cuma yang penting berkaitan dengan haji. Namun sebenarnya kan kalau misalnya jadi menjadi menjadi seorang alim atau ulama itu Ilmunya itu tidak hanya terpatuk pada Satu pembahasan, maksudnya dalam satu grup Dalam satu grup ilmu seperti Haji saja Waalaikumsalam Melainkan Melainkan uh, uh, Jika seorang alim Atau seorang ustad bahkan Itu sebenarnya Diharuskan uh, Untuknya, untuk menguasai Basic seluruh ilmu syar'i Dari ulumul quran Dia memiliki pemahaman. Dari ilmu tafsir, dia juga memiliki pemahaman dan mampu Dari ilmu akidah Yang paling penting, itu juga memiliki pemahaman Dari ilmu hadis jangan sampai buta Dari ilmu sul fikih, enggak boleh buta Ilmu fikih madhab Juga layaknya dia memahami Jadi itu, ustaz atau alim Atau ulama, itu seperti itu Kalau misalnya Satu bab saja, misalnya babnya tentang Rukiah syariah saja, sebenarnya itu Belum layak disebut sebagai ustaz Sebenarnya, namun karena memang Uh, bagaimanapun uh, Karena Di masyarakat kita itu Sangat membutuhkan mereka dan juga uh, Sangat uh, Mengapresiasi Orang-orang uh, seperti perukia syari Perukia syariah Atau misalnya orang-orang yang memandu zakat Memandu haji misalnya Kemudian memanggil mereka sebagai ustaz Itu karena perluasan makna ustaz Alhamdulillah pada hakikatnya Mereka sebenarnya Tidak cukup dengan menguasai bidang-bidang itu saja, sehingga ketika misalnya disuruh uh, ceramah untuk baca akidah, uh, ternyata tidak bisa apa-apa. Yang bisa hanya apa tentang zakat saja. Ah ini salah. Sangat disayangkan yang seperti ini. Kemudian diperusarkan dan juga diminta fatwa-fatwanya tentang terorisme dan sebagainya. Ini salah, salah sekali, salah sekali yang seperti ini. Dan itu itu sebenarnya uh, termasuk salah satu kesalahan di zaman sekarang karena zaman sekarang memakai uh, praktek uh, ilmu uh, apa namanya memakai metode pengajaran atau pembelajaran akademisi yang mana dengan spesialisifikasi Dan spesialis spesialis saja kalau misalnya bisnis syariah misalnya seperti Libya, spesialisnya di bidang fikih saja sudah selesai di bidang akidah anak-anaknya apa? Iya masa bodoh aja dengan akidah sebagiannya dan itu terjadi benar-benar. Kemudian di bidang hadis masa bodoh saja, yang penting fikih. Yang penting sudah terlihat punya perbandingan mazhab kemudian keren kemudian dianggap ulama dan sebagainya ini salah sebenarnya. Ini pemikiran yang pemikiran yang salah. Kemudian yang di bidang bidang hadis misalnya hadis saja ini sebenarnya salah. Sebenarnya salah tidak tepat. Baik itu untuk zaman dini apalagi untuk zaman yang masa lampau. Karena para ulama kalau kita mengetahui meskipun Ibnu Hajar Al Asqalani kita ketahui kitab-kitab hadisnya itu sangat berpuluh-puluh. Itu dalam kitab hadis pun Imam Ibnu Hajar juga membicarakan masalah akidah dan juga masalah fikih. Itu Fathul Bari kalau misalnya untuk melihat apa yang dibicarakan? Banyak, meluas bicaranya. Tidak hanya tentang ilmu hadis saja, melainkan masuk ke dalam ranah bahasa Arab, ya kan? Antum juga tahu kan waktu kemarinnya? Antum juga kan pernah tahu? Dan ayah antum juga? Ya, antum semua tahu ya, ikut kajian Fathul Wadi semuanya ya. Nah itu mengajarlah sekolah nih. Kemudian nanti kalau misalnya masuk ke bab haid, bab haid atau kitab haidwan nifas, membicarakan tentang haidwan nifas dan menjadi ahli dalam bidang tersebut. Membicarakan tentang asrofus sah. Ah. Tentang tanda-tanda hari kiamat. Beliau juga bisa. Kalau dalam kitab Fatubari juga beliau membicarakannya. Nah itu ulama pada zaman dahulu. Imam As-Suyuti. Imam An-Nawawi. Dan para imam yang lainnya. Mereka menjama beragam cabang disiplin ilmu syari. I. Tidak hanya satu bidang. Tidak hanya satu bidang. Dan di sini. Sejujurnya kalau anak pribadi menentang dengan pemikiran. Sebagian. Atau bahkan mayoritas. Uh, dari Ikhwan atau misalnya as yang mereka menyempitkan makna syariah bahwasanya apa apa yang mereka kuasai itulah hakikat syariah. Maksudnya jika jika seseorang lulus doktoral dari akidah, maka yang dibicarakan hanya akidah saja. Hanya akidah saja. Adapun yang bidang hadis, yang dibicarakan hadis saja. Yang bidang fikih, yang dibicarakan fikih saja. Ini salah. Agama Islam itu mencakup semuanya. Kalau misalnya memang mau menjadi misalnya asatizah, mau menjadi ustaz kibar atau alim dari ulama itu yang dibicarakan tidak hanya bidang spesialis yang parsial. Karena apa? Karena agama Islam itu ilmunya tidak parsial melainkan mutakafil, saling bertakaful saling bahu membahu antara balaghoh dengan tafsir, tafsir dengan fikih, fikih dengan hadith. Semuanya juga berkaitan dengan al-Qur'an. Begitu. Nah seperti ilmu ini, kita contohkan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kitab-kitabnya apa coba? Banyak sekali, semua semua bidang beliau ada. Ini bukan berarti menuntut seseorang untuk menguasai benar-benar secara total semua bidang bukan, tetapi kalau kita lihat sekarang bahwasanya makin lahir uh, dai-dai yang mereka seolah mutakassis saja, ahli spesialis saja di bidangnya. Yaitu ketika ketika di bidang mengenai Syiah yang dibahas hanya melawan Syiah saja. Hah? sementara tentang ilmu hadis nol, tentang ini nol. Dan ini sebenarnya bukan beban bagi antum Karena antum bukanlah, bukanlah uh, Maksudnya Memang tidak bercita-cita sebagai Menjadi syaih kan, kan Yang penting kita punya ilmunya kan Tapi tidak menjadi syaih kabir Tapi kalau misalnya mau menjadi seperti itu Sebenarnya wajib baginya untuk menguasai Minimal secara global Dari semua cabang disiplin Ilmu syar'i, Bukan parsial saja uh, Ilmu Al-Quran tidak tahu apa-apa Bahkan baca Al-Quran saja enggak benar tapi di bidang fikih, masya Allah, ini sebenarnya ustadz yang setengah-setengah, sayangnya, ustadz yang setengah-setengah dari bidang dari segi keilmuan. Dan yang sebenarnya yang seperti ini itu madhorotnya akan ada yang seperti itu, yaitu nanti akan terlihat madhorot madhorot uh, untuk uh, alim atau dai-dai yang setengah-setengah seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian kita langsung ke bagian syuzul. Di sini dikatakan syurud artinya seorang perawi fikoh menyelisihi perawi yang lebih fikoh daripada dirinya. Ini itu definisi uh, Sebagian ulama hadis tentang so, tentang syurud. Bahawasanya syurud kalau syurud dari kata syar uh, artinya adalah ganjil, uh, Janggal aneh, semacam ada uh, gori, uh, aneh gitu. Ya. Nah itu sudah ya. Artinya di sini definisinya beliau definisikan adalah seorang rawi dhaif qoh. Menyelisihhi yang lebih thiqah daripada dirinya. Baik. So, definisi ini kurang tepat. Ya. Sejujurnya definisi ini kurang tepat. Antum ngedenginan? Enggak. Definisi ini kurang tepat. Memang sebagian ulama mengatakan perawi fiqoh menyelisih perawi yang lebih fiqoh daripada dirinya Namun perlu diketahui juga Bahwasannya derajat dalam jarah wa ta'adil itu berbeda-beda Ini fiqoh berarti kan ta'adil, bukan jarah ya kan? Kalau jarah itu menegatifkan seseorang Kalau ta'adil itu kan mempositifkan seseorang, mengangkat seseorang Ta'adil itu ada yang fiqoh ya kan? Fiqoh itu berarti apa? Memang dia terpercaya tingkatan yang tinggi ada juga ada derajat takadil yang berupa soduk. Soduk itu apa nih? Jujur. Tapi kalau soduk soduk saja tanpa ada sikoh itu belum tentu sikoh. Orang yang jujur belum tentu terpercaya. Tapi kalau sudah terpercaya, iya pasti jujur. Itu beda sikoh dengan dengan soduk. Ya kan? Makanya ada sedikt. Nah. Tapi kalau soduk itu jujur berarti dia, namun tidak mencapai derajat fiko, kecuali kalau disandingkan dengan laphal fiko, fiko terhadap dirinya. Nah ada perawi yang soduk ya. Nah soduk ini tidak sampai derajat fiko. Ada juga perawi yang hasan. Hasan tentu tidak sampai derajat fiko ya kan? Kemudian ada perawi yang labak sabi. Labak sabi artinya ora oh, opo po, ramo po. Maksudnya tidak, tidak ada masalah dengannya tapi bukan berarti dia itu luar biasa seperti siqoh, enggak. Nah, di sini berarti derajat ta'dil ta itu berbeda-beda. Sekarang disebut di sini rawi itu berarti di sini syu'ud mengibaratkan untuk para rawi siqoh saja. Yang mana rawi siqoh ada satu rawi siqoh yang menyelisihi hadis rawi siqoh yang lebih siqoh lainnya. Yang lebih siqoh darinya. Dan definisi ini kurang tepat wallahu a'lam. Definisi yang lebih tepat, yang lebih baik adalah mukhola fatul makbuli liman huwa aulamin hu, yaitu menyelisihinya perawi maqbul Nah, di sini sudah habis ininya. ini ya. Di kan? sini masih kelihatan ah, tak? Di kameranya kelihatan. Iya. Karena ini bahasanya syudut itu adalah menyelisihi perawi mak haul ah huh? menyelisihinya uh, di sini kita akan selisihinya ya apa penyelisihan Perawi maqbul ah uh, terhadap Perawi yang lebih baik darinya. Nah, jadi misalnya ada eh, perawi makbularnya kan, penyelisihan yang terjadi atau dilakukan oleh perawi makbul. apa pemakbul diterima ya kan. Nah, yang diterima dari perawi, dari para perawi yang makbul itu bukan cuma sikho. Di antaranya ada yang, ya ada yang sikho ya kan. Ada yang tikoh Ada yang misalnya perawinya terbuka disekatnya sodo Ada yang misalnya labak sabihi Sodo berarti jujur Labak sabiarnya tidak ada masalah dengannya Nah ini tingkatannya kan beda nih. Tingkatannya beda masing-masing Kalau misalnya tikoh doang yang diambil Berarti ini kemana yang tadi Nah di sini berarti Penyelisihan para perawih tikoh Ataupun sodo Ataupun yang tidak bermasalah Tidak ada masalah dengannya misalnya terhadap perawi yang lebih baik darinya. Siko, para perawi siko kan banyak. Nah, Di antara banyak perawi siko itu pun ada yang lebih siko daripada yang lainnya ya kan berderajat. Ada yang sikohnya siko doang, ada yang sikohnya siko-siko, ada yang siko sekali dan sebagainya. Jadi penilaian antara siko dan siko lainnya itu berbeda ya. Nah, penelitian perawi siko terhadap perawi yang lebih siko darinya itu bisa. Ini bisa, salah satu bagian dari definisi Makanya kalau misalnya di dalam definisi Dalam kitab yang kita pegang Itu definisi yang hanya untuk satu sampel saja Melainkan masih banyak sampel lainnya Penyelidikan perawi Soduk misalnya Terhadap perawi yang fikor Nah kan, pun kan berbeda Penyelidikan perawi yang hasan misalnya Terhadap perawi yang Lebih baik darinya seperti perawi yang Sikor Begitu begitu maksudnya. Jadi kalau misalnya dicontohkan, misal dicontohkan, hmm. saya contohkan misalnya, <tuh> saya meriwalkan dua hadis. Di antara perawi saya antum, anda meriwalkan di antara perawi anda antum ya, anda mendapatkan kabar dari Meduan. Kemudian Meduan mendapatkan kabar dari seluruhnya, Meduan. Uh, Khabar dari midwan ini tersambung kepada ujungnya nanti dan dengan sanad yang bersambung semuanya. Nah, periwayatan dari midwan ini ternyata berbicara tentang berbicara menghukumi A hukumnya. Kemudian, ana mendapat periwayatan dari Febri. Antum nah, Febri? Nah, sebut namanya aja ya, Febri karena di dalam eh uh, ilmu hadis tidak ada mas, tidak ada bang. Jadi Febri langsung. Nah, begitu juga ana meriwayatkan dari Febri. Febri, Ganstrousia sampai ujung ujungnya, ternyata temanya sama, temanya sama, tapi ternyata penghukuman dalam matannya itu berbeda. Ya, matan Febri itu B. Nah, bertentangan ini. Nah, sekarang kita lihat prawi-prawinya nih. Nah, ternyata Midwan di sini dengan Febri kita komparasikan itu pada perbedaan. Ternyata Febri itu Laba Sabihi tidak ada masalah dengannya. Namun, Midwan terkenal oleh para ulama bahawa dia adalah seorang yang fikoh. Ya, ya, misalnya. Jadi kan beda nih derajatnya, ya kan? Nah, di sini yang dikuatkan yang mana? Ya riwayat dari Midwan Lebih kuat di sini dari segi kualitas perawinya satu itu. Jadi di sini kita tinggalkan riwayatnya Febrir. Walaupun sanadnya sohi, sanadnya sohi benar. Jadi yang sanad sohi itu tidak memastikan. Diambilnya hadir, enggak belum tentu, ya. Jadi jangan langsung sohi, langsung benar-benar diambil. Kadang ada juga sanadnya sohi, namun ternyata dia shal, shal, ada penyelisihan. Nah riwayat yang ini kita namakan shal, riwayat yang aneh. Riwayat yang ini kita namakan mahfuz, namanya. Ini shal, ini mahfuz. Yang mana kita ambil? Yang mahfuz. Arti mahfuz apa? Yang tersimpan, yang kita simpan itu mahfuz. Walaupun yang salah yang aneh berarti tidak kita simpan. Walaupun sanatnya benar, sanatnya sohi sohi, dodohnya Dua sohi. Okay, gitu ya. Itu satu sampel. Satu sampel. Sampel kedua itu dari segi kualitas perawi kita lihat. Sekarang dari bukan dari segi kualitas perawi, dari segi kuantitas perawi. Hmm? Misal ini ya riwayatnya dari ini menghukumi ternyata ujungnya menghukumi B ya. Sekarang Ana juga meriwayatkan dari meduan, Terus menghukumi A. Kemudian ternyata Anda juga meriwayatkan dari uh, to, uh, Dari Arif Menghukumi A Kemudian meriwayatkan dari ini uh, Hendra Ay, Rahmat Rahmat juga menghukumi A Untung jangan kecewa loh Anda singkirkan gini <laughs> Nah jadi tiga-tiga nya ini Ternyata Oh ini coba dikomparasikan perawi-perawinya Ternyata semuanya fikoh Antum fikoh, fikoh, fikoh, fikoh Kalau tadi antum kan so, uh, apa, uh, Laba sabihi, enggak sekarang kita ubah contohnya Semuanya fikoh semua Jadi enggak ada perbedaan nih Perawinya semua satu derajat hebatnya nih Terpercayainya satu derajat semua Nah, sekarang dari segi kuantitas lah Anda menimbang Mana yang lebih banyak peribatannya Ternyata yang hadis yang direwetkan untuk menghukumi A Itu ada tiga Ada tiga jalur sana Sementara yang menghukumi B cuma satu Di sini berarti yang, yang syar yang siapa Yang satu itu Dia Karena aneh sendiri Lebih sedikit dan aneh gitu. Ada pun yang tiga ini semua Fikoh sama dengan dia Fikoh Tapi kualitasnya jauh lebih banyak Atau lebih banyak daripada Walaupun dua saja Tetap dua ini diambil Yang ini satu syar Kita makhputkan mahfut, yang dua ini Nah begitu contohnya Makanya karena udah insya Allah agak jelas contohnya Atau kurang jelas Lagi gambarnya seperti itu ya Atau nanti ya dengar rekamannya aja Baik uh, Jadi tadi kita tahu uh, Maksud dari syudud itu apa Seorang perawi huh, Kita masih yang ini Perselisihan perawi yang makbul Baik itu perawi makbul tersebut Baik itu Hasan, Dialabak Sabih, atau Sodok, atau, atau Fiko Atau Fiko, atau Fiko, atau yang lainnya terhadap prawi yang lebih baik darinya, hmm? prawi yang lebih baik darinya dari segi apa kualitas pertama atau dari segi kuantitas jika kualitasnya sama. Hmm? Ya, kita Insya Allah paham mudah-mudahan di seiring berjalannya waktu ya belajar terus. Baik dikarenakan perawi tersebut memiliki sifat adil dan hafalan yang lebih sempurna keadilannya. Contoh misalnya. Ada satu riwayat dan satu riwayat Bertentangan satu-satu ini Antum berdua fikoh-fikoh Namun ternyata bertentangan dua-duanya Yang satu A, Midwan A Yang ini Arif B Kemudian anda teliti Ternyata Midwan ini Fikoh, ini juga Fikoh Namun dari segi hafalan Midwan lebih baik daripada Arif Di sini berarti anda pilih siapa? Midwan begitu. Jadi memang dari segi kualitas, dia awali dari segi kualitas dulu perawinya, ya. Itu dari segi sifat adil, memiliki sifat adil dan hafalan yang lebih sempurna keadilannya, memiliki hafalan yang lebih banyak. Nah, bisa juga memiliki hafalan yang lebih banyak. Hafalan ulah hafalan perawi hadis yang lebih banyak dan lebih masyur itu lebih didahulukan daripada uh, perawi yang jarang meriwayatkan hadis, ya. Walaupun tiko atau dia bermula zaman langsung dengan orang yang diriwayatkan hadisnya atau semisalnya. Alhamdulillah yang terpenting kita sudah mengerti gambarannya syabu itu apa. Ya, kita contohkan di sini. Contohnya nih, ini yang contoh sudah saya gambar sebenarnya tingkat eh, sanatnya saya gambar dari dua jalur. Contohnya adalah hadis Abdullah bin Zaid. Lihat hadis Abdullah bin Zaid mana ini Abdullah bin Zaid ke Rasulullah. Perhatikan Abdullah bin Zaid. Antum kelihatan itu? kau enggak geser aja pakai pakai telepati untuk geser geser apa ininya takutnya menghalangi ya Abdullah bin Zaid, bin bin Zaid ini adalah sahabat ya sahabat dan sahabat berarti nyambung kepada nabi ini juga Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah ya nah sekarang contohnya adalah hadis Abdullah bin Zaid kita contohkan dua supaya gimana dicontoh ini tentang tata cara wudhu nabi yang menyebutkan bahwasanya Beliau mengusap kepala beliau, yaitu mengusap kepala Rasul, yaitu Rasulullah mengusap kepalanya sendiri dengan air, bukan sisa basuhan tangan beliau, mengerti tak? Dalam wudhu misalnya, kan ada membasuh tangan kan, cuci tangan kan? Maksudnya 3 kali 3 kali sunnahnya. Kemudian Rasulullah SAW ternyata di sini waktu salat. Ternyata Rasulullah SAW di sini beliau kan setelah tangan itu kan mengusap kepala kan? Nah di sini direwetkan bahwasanya beliau Mengusap kepala itu bukan bukan dengan air sisa basuhan tangan. Berarti baru lagi mengambil. Merti jadi keran, misal keran. Nah ini kan tangan cuci 3 kali 3 kali kan. Ya. Nah di sini mengambil lagi. Nah itu dia, dia derhawatkan begitu. Nah, itu satu. Itu yang derhawatkan oleh oleh imam Muslim ini. Imam Muslim yang musli Itu riwayatnya seperti ini. Bahwasanya beliau mengusap kepala beliau dengan air bukan sisa basuhan tangan beliau. Nah Muslim meriwayatkan hadis dengan lapak ini Dari jalur ibnu Wahab ya? ya Dari tiga orang ke ibnu Wahab dan seterusnya Kemudian sementara itu Al-Bayhaqi Nah sekarang riwayat yang kedua Al-Bayhaqi meriwayatkan hadis yang sama juga Dari jalur ibnu Wahab Benar gak dari jalur ibnu Wahab juga hmm? Al-Bayhaqi itu jauh setelah Imam Muslim Sekitar dua abad ya Nah makanya riwayat ini lebih panjang ya Muslim meriwayatkan dari tiga orang ya Lebih kuat ya Kuat kan? Tiga orang, lihat Kemudian dari Ibn Wahab Sini semua fikwah, semua udah, gak ada masalah Sebenarnya dari segi sanat, semuanya gak ada masalah Semuanya, dari segi sanat, gak ada masalah Dari segi perawi, tidak ada masalah Semuanya fikwah Nah, alway haki, dari hakim, dari Abu Walid Dari Hasan bin Sufyan, dari Harmalah Sekarang perhatikan Harmalah Dibandingkan dengan Harun bin Ma'aruf, Harun bin Sa'id Dan Abu Tahir Komparasikan, ini satu orang, ini tiga orang ya Kemudian Ibn Wahab oh Berarti bertemu di Ibn Wahab. Ya. Ini 3 orangnya berbeda dengan ini kan? Tapi mereka semua bertemu di Ibn Wahab. Harusnya mereka sama ini. Tapi ternyata bertentangan. Gimana pertentangannya? Gini pertentangannya. Al Baihaqi meriwayatkan hadis yang sama juga, yang sama temanya dari jalur Ibn Wahab. Ya. Kemari ke sini sama kan? Hah, eh, sama enggak? Umar, ke kewasir Ke Abdullah bin Zaid, ke Rasulullah Sama kan? Sama Nah, riwayatnya lafaz gimana yang baik haqi Beliau mengambil air untuk mengusap kedua telinga beliau Dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala beliau Kurang nyambung kan? Beliau mengambil air untuk mengusap kedua, kedua telinga yang mana air tersebut bukan air yang digunakan untuk mengusap kepala berarti habis musak kepala ambil gini nah ini kan beda dengan riwayat muslim ya enggak jadi seperti ada kesalahan dalam periwayatan di sini ya enggak padahal temanya sama dan sedang menceritakan hal yang sama tapi kok lafalnya di sini ada semacam kayak kesalahan dalam uh, menyebutkan anggota tubuh. ya. Kalau misalnya muslim gimana membicaramo penyebutannya bahwasanya ah. ah. Baik. kita lanjutkan insyaallah pekan depan insyaallah. Oke. Okay.